Wa kulla bid'ah Wa bid'atin Balala, Wa dalalatin finna Hadirin kaum muslimin Yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hingga pada kesempatan siang hari ini Allah mempertemukan Di tempat yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai upaya kita. Untuk mengkaji ayat-ayatnya. Mengkaji firman-firmannya. Mengkaji apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Karena Al-Quran wa sunnah inilah. Yang merupakan pedoman hidup kita. Pedoman untuk meniti kebahagiaan, terkhusus dalam meniti kebahagiaan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Di dalam upaya untuk bagaimana kehidupan berumah tangga kita bisa menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan sekinah ketenangan. Rumah tangga yang senantiasa Bersendikan kepada mawaddah warahmah, Yaitu adanya cinta dan kasih sayang diantara antara suami istri Di antara ayah dengan anak Ataupun di antara ibu dengan anak Ataupun di antara kedua orang tua dengan anak-anaknya Sehingga kita harapkan bahwasannya Dari rumah tangga yang berbahagia inilah Akan muncul generasi-generasi... Dari kalangan kaum muslimin... Yang memiliki kesehatan... Tidak semata-mata kesehatan secara fisik... Tetapi juga kesehatan secara psikis... Kesehatan jiwa... Sehingga kemudian... Dia bisa mengarungi kehidupan ini... Dengan sebaik-baiknya... Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala... Hadir di hadapan kita... Dan pada kesempatan siang hari ini, saya diminta untuk mencoba membedah isi buku yang diberi judul oleh penerbit, yaitu Rumah Tangga Tanpa Problema. Buku ini berjudul asli yang ditulis oleh Syekh Mazin bin Abdul Karim Al-Jarih Al-Farih. Kemudian buku ini berjudul asli adalah Al-Usrah. Bila masyakil. Keluarga tanpa masalah. Kurang lebih diterjemahkan semacam. Namun, sebelum menginjak kepada apa dan bagaimana isi buku tersebut. Meskipun dalam waktu yang sangat singkat ini. Saya akan mencoba memetik beberapa hal. Yang mungkin, yang saya anggap ini adalah satu hal yang sangat asasi sekali. Di dalam meniti kehidupan. Berumah tangga disebutkan di sini meskipun buku ini nampaknya adalah sebuah buku yang sangat idealis sekali apalagi dengan judul rumah tangga tanpa problema artinya bahwasannya rumah tangga itu tidak ada masalah sebenarnya ketika kita membaca daripada isi buku ini penulisnya sendiri sudah menyadari bahwasannya di dalam kehidupan rumah tangga mesti ada masalah oleh karena itu disebutkan oleh penulis di sini bahwasannya keluarga bahagia tanpa problema yang dimaksud oleh penulis adalah problema yang kalaupun ada problema, problema yang sekedar masalah biasa, masalah yang merupakan itu berasal dari tabiat manusia, tabiat manusia yang tentu saja sifat manusia itu tidak luput dari kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan. Yang diantaranya keluarga ataupun rumah tangga Rasulullah Wasallam sendiri. Pernah timbul masalah-masalah. Cuma yang jadi masalah adalah. Ketika munculnya beberapa masalah di dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Cara mengatasi masalah inilah yang kemudian akan menyelesaikan problema itu sendiri. Inilah yang sebenarnya. Dituntunkan di dalam Islam. Jadi bukan berarti bahwasannya rumah tangga tanpa problema itu artinya rumah tangga itu mulus-mulus saja. Atau tidak ada mungkin kesalahpahaman antara suami istri atau antara anak dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita tekankan di sini adalah bagaimana ketika menimbulkan masalah itu. Islam memberikan solusi Sehingga masalah itu terasa bukan sebagai sebuah masalah yang memberatkan anggota keluarga. Tetapi merupakan sebuah dinamika. Dinamika dari kehidupan berkeluarga. Dan kita melihat bahwasannya. Problema itu tidak hanya ketika sudah berumah tangga saja. Bahkan ketika akan menginjak berumah tangga pun. Problema itu sudah muncul. Bisa dilihat misalnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al -imam Bukhari rahimahullah. Saya hanya ingin menukilkan. Bagaimana problema itu timbul justru ketika orang akan berumah tangga. Ini maksudnya. Ingin menjelaskan bahwasannya permasalahan kehidupan berumah tangga. Ya, tidak lepas dari masalah itu sendiri. Ya. Tetapi kita ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dengan sebaik-baik. Disebutkan di sini bahwasannya. Hadis dari Sahal bin al-Saadi As-Sa'idi radhiyallahu an. Qala ja'atil imra'atu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ji'tu Ahabu Lakya nafsi." Aku datang untuk menghadiahkan diriku kepadamu. Artinya bahwasanya wanita ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta dinikahi. Dia menghibahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala fa ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fiha wa sawabahu. Thumma ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sah. Kemudian Nabi saw melihat kepada wanita ini dengan memandang dan kemudian beliau menundukkan pandangannya, menundukkan kepalanya. maratu annahulam yakti fiha Kemudian setelah wanita itu tahu bahwasannya Rasulullah saw tidak berminat untuk menikahinya, Jalasat maka wanita ini pun terduduk. Fa rajulun min ashabi kemudian datang seorang salah seorang sahabat dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi ya Rasulullah ya Rasulullah illam yakun laka biha hajatun fazawwijniha Ya Rasulullah apabila engkau memang tidak berminat kepada wanita tersebut maka nikahkanlah aku dengan dia Jadi ini adalah sebagai ungkapan bahwasannya wanita tersebut ada yang dari salah satu seorang sahabat yang berminat untuk menikahi. Kemudian faqala Nabi Wasallam bersabda, Wahal indaka min Apakah engkau memiliki sesuatu? Sesuatu di sini adalah yang digunakan untuk menjadi mahar bagi pernikahan dia dengan wanita tersebut. Allah maka laki-laki ini menjawab, la wallahiya ya Rasulullah. Tidak, demi Allah, ya, bahwasanya dia tidak memiliki sesuatupun. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila ahlika hal tajidu Maka pergilah, pergilah kamu kepada saudaramu. pergi kamu kepada saudaramu. Mungkin engkau akan mendapati sesuatu. Yang sesuatu ini bisa dijadikan untuk mahar ataupun maskawi. Padahal, kemudian laki-laki itu pun pergi kemarajaan. Kemudian dia kembali lagi. Fakallah, la wahai mawajatul syaikh. Maka kata laki-laki itu tidak demi Allah, tidak aku dapati sesuatu pun. Rasulullah Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Onzur walaukhataman minhadin. Habisalallahu ala salam. Lihatlah, mungkin ada sebuah ya, sebuah cincin yang itu terbuat dari besi. Fadhhaba Kemudian laki-laki itu pergi lagi dan kemudian laki-laki itu pun kembali. kemudian la wallahi, la wallahiya rasulullah? Tidak, saya tidak mendapati sesuatu pun. Wahai rasulullah. Wala khataman min meskipun hanya sebuah cincin dari besi. Walakin hada izari, akan tetapi aku memiliki sebuah sarung, sebuah sebuah kain. Kemudian kata Nabi Salamulahualaihissalam menggambarkan tentang kondisi sarungnya ini disebutkan oleh perawi hadisnya. ridaun yeah. Sarungnya itu hanya setengah saja kondisinya itu hanya hanya setengah. Eh, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki itu, "Matasna'u Apa yang akan diperbuat dengan sarung sarungmu ini? lam yakun 'alaiha minhu shayun. Jika engkau memakainya, maka wanita itu tidak akan bisa memakainya. Wa illa bi lam yakun 'alaika minhu syai'un. Dan apabila sarung itu ataupun kain itu dipakai oleh wanita ini, engkau tidak akan bisa menggunakannya atau memakainya. Ya. hata ida majlisuhu far'ahu kemudian laki-laki itu pun terduduk, ya. Melihat bahwasanya upayanya untuk bisa menikahi wanita itu ternyata Nyaris faamarobih, faduaia, kemudian Nabi saw memerintahkan dia dan memanggilnya, apalah kemudian ketikan laki-laki itu berkata laki-laki itu datang, maka Nabi saw bersabda, mada ma'akaminal Quran, apa yang engkau miliki dari hafalan Al Quran, apakah engkau memiliki hafalan Al Quran, apa yang engkau miliki? Kemudian laki-laki itu menjawab. mai kada wa kada. Aku memiliki hafalan Qur'an. Surat ini surat. Adjadaha kemudian menyebutkan beberapa jumlah daripada surat-surat yang dihafal. Maka bacakanlah apa yang surat yang telah engkau hafalkan itu. Di hadapan wanita. Hala kemudian dijawab ya idhab, bima ma'āka min al maka pergilah engkau telah aku nikahkan dengan wanita itu dengan maskawin atau dengan mahar al quran yang ada pada diri. Maka kalau kita melihat, ini adalah proses menuju kepada kehidupan rumah tangga dan kita melihat bahwasannya di dalam hadis ini tergambar. Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang timbul menjelang kehidupan rumah tangga itu dilangsungkan. Tetapi ketika permasalahan itu muncul, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembimbing umat pada masa itu memberikan solusi-solusi untuk supaya masalah itu hilang. Inilah sebenarnya yang ingin kita petik. Dari beberapa riwayat Ataupun buku yang ada di dalam Ataupun apa tulisan-tulisan -tulisan yang ada di dalam buku ini Sehingga kemudian problema itu Tidak memperparah keadaan keluarga Memperparah keadaan masalah yang timbul di keluarga Tetapi benar-benar masalah itu merupakan Sesuatu yang menjadikan dinamika keluarga itu hidup Dan merupakan tantangan untuk kemudian menguji kesabaran ...dari masing-masing anggota keluarga tersebut... ...dan sampai sejauh mana tingkat ketawakalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari hadith yang tadi kita bacakan... ...bagaimana Rasulullah s.a.w. memberikan solusi kepada seorang pemuda... ...yang memang dia ingin melangsungkan pernikahan. Nampak bahwasannya ketika masalah itu terbentang... ...Nabi s.a.w. Mengeliminir permasalahan itu Kemudian permasalahan itu menjadi sesuatu yang ringan Ketika seorang laki-laki ini merasa kesulitan Untuk mendapatkan maskawin Maka Nabi Wasallam mengukur tingkat kemampuannya Hingga kepada sebuah cincin yang terbuat dari besi pun ya, Bisa digunakan untuk mahal Kemudian setelah tidak ada Apa yang ada Sarung ya, Kain Kain ini pun tidak bisa Untuk kemudian dijadikan mahar Kemudian Nabi Wasallam Mengingatkan Ataupun memberikan solusi Kepada laki-laki ini Untuk menjadikan maharnya itu Dengan hafalan Quran Dan problema mahar ini Di beberapa Kalangan khususnya Di dunia timur tengah Sangat amat berat Mahar demikian tinggi Sehingga banyak Laki-laki yang kemudian sudah usia sepuh, sudah usia tua, dia belum menikah juga. Demikian juga banyak kalangan wanitanya yang ya, artinya dia menanti calon mempelai laki-laki tidak kunjung tiba. Kenapa demikian? Karena terhambat dalam masalah mahar. Yang sebetulnya Islam sendiri sudah memberikan solusi tentang hal ini. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah satu bentuk problema. Yang problema tersebut. Bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Yaitu dengan kerelaan seorang wanita untuk menerima mahar. Meskipun mahar itu tidaklah tinggi nilainya. Demikian juga. Pihak laki-laki yang demikian. Bersemangat untuk memberikan sesuatu yang berharga. Kepada pihak mempelai wanita. Dan semuanya dibimbing. Ya, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk kemudian ya, pernikahan itu bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Dan ini adalah masalah yang pertama. Yang dikupas oleh penulis buku ini. Yaitu bagaimana proses memasuki wilayah rumah tangga itu. Penulis kemudian memberikan poin pertama bahwasanya yang utama sekali agar rumah tangga itu tidak menimbulkan problema, tidak menimbulkan masalah, yaitu memilih pasangan yang baik. Karena kecocokan, kemudian juga ya, sifat tafahum saling memahami, sifat ta'aruf saling mengenal antara sepasang manusia yang akan mengaruhi kehidupan rumah tangga ini, akan sangat berarti sekali di dalam mengaruhi kehidupan rumah tangganya kelak. Maka ya. Ketika memilih ini ya. penulis kemudian menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Tun Tunkahun nisa li arba'. Dinikahinya wanita itu karena empat perkara ya. Lima liha karena Wali hasabiha, dan karena keturunannya. Wali jamaliha, dan karena kecantikannya. Wali dan karena agama yang ada pada wanita tersebut. Hadfar, Maka pilihlah menikahi wanita itu atas dasar karena agama yang ada pada dirinya. Taribat yadak. Maka saya, engkau akan beruntung, engkau tidak akan mendapatkan sesuatu muskila, ya, sesuatu yang akan mencelakakan karena memilih, ya, memilih dari pasangan hidupnya dengan landasan agama. Dari hadis ini menunjukkan bahwasannya fitrah manusia siapa yang tidak ingin calon pasangannya berasal dari keturunan, ya, bangsawan ataupun darah biru dan lain sebagainya. Siapa yang tidak ingin bahwasannya pasangannya itu adalah orang yang memiliki mal harta kekayaan. Dan siapa yang tidak ingin bahwasannya pasangan yang akan mendampingi kehidupannya di dalam rumah tangganya kelak adalah wanita yang cantik jelita. Ini adalah fitrah. Ini adalah sesuatu yang manusiawi sekali. Tetapi Nabi SAW apabila keempat hal tersebut tidak ada pada wanita itu maka pilihlah karena memilih wanita itu karena agamanya dan Rasulullah sallallahu alaihi memberikan jaminan bahwasanya dengan memilih agama itu menunjukkan bahwasanya sebagai sebuah sebagai sebuah sinyal bahwasanya kelak dia akan mengarungi kehidupan rumah tangga yang berbahagia kenapa demikian karena seseorang yang memilih seorang Wanita untuk pasangan hidupnya berasal dengan dilandasi karena agama Itu berarti sudah membuat standarisasi Jadi calonnya itu sudah ada standarisasi nilai Karena kita memilih kepada wanita itu adalah karena agama Maka ketika nanti terjadi problema Artinya terjadi permasalahan yang mungkin muncul Entah itu kesalahpahaman, entah itu lain sebagainya Maka karena dia memiliki basic dasar ya, latar belakang agama, maka latar belakang agama itulah yang menjadi standar standar nilai untuk menyelesaikan problema tersebut. Dan ini tentu saja akan mudah sekali untuk menyelesaikannya. Lain halnya kalau seseorang memilih karena kecantikannya, maka di sini sudah tidak ada standar nilai. Dia sudah memilih seseorang itu karena kecantikannya. Begitu kecantikannya luntur, entah karena kecelakaan, entah karena usia tua, maka ya, kehidupan rumah tangga itu pun sudah hilang dasar fondasi dari awal dia mendirikan rumah tangga. Bukan lagi berdasarkan kepada agama, tapi sudah berdasarkan kepada sesuatu yang sifatnya fisik itu tadi. Inilah... Pentingnya kita melakukan standarisasi nilai ketika akan membentuk kehidupan rumah tangga. Dan Rasulullah SAW juga memberikan tuntunan yang demikian ini. Dan kepada pihak wanita pun, Islam juga mengajarkan bagaimana memilih ataupun melakukan bentuk penelitian terhadap calon yang akan Dini Atau calon yang akan menikahinya. Peristiwa misalnya ketika. Seorang sahabiah. Ketika akan dilamar. Datang kepada dia Muawiyah. Dan Abul Jahab. Maka kemudian. Dia ditanyakan. Bagaimana tentang Muawiyah. Rasulullah s.a.w. menjelaskan. Amma Muawiyah. fas'aluk Adapun muawiyah. yani dia orang yang so'aluh. Artinya. Lama <tuh> la lahu. La, la, la, dia tidak memiliki harta. Orang yang fakir. Wa yeah. <tuh> Abu abul jahmi. Dan adapun abul Jaham, yeah. Fala yada'u al asa' an atiqih. Maka abul Jaham Dia adalah laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Artinya bahwasannya Abdul Jamil ini adalah punya perangai, punya perangai yang suka memukuli wanita. Hadis ini pun dijadikan sebagai landasan bolehnya menggibah karena istifta oleh Imam An Nawawi rahimahullah, Bahwasanya ibah itu hukum asalnya adalah Haram kecuali dalam hal-hal tertentu. Di antara hal-hal tertentu itu disebutkan adalah. Al-istifta. Meminta fatwa. Meminta keterangan. Ya. Dan dalam hal ini. Ya, menyebutkan hadis Dari Fatimah bin Qais ini. Sebagai dasar. Bolehnya kita mengungkit. Aib. Kekurangan seseorang. Dalam rangka untuk. Memutuskan perkara yang penting. Ya. Kenapa? Kehidupan berumah tangga itu sesuatu yang amat penting sekali. Apabila kita tidak mengenal calon pasangan hidup, maka itu akan membahayakan terhadap kehidupan rumah tangga kelak. Maka Al Imam An Nawawi Rahimahullah boleh dalam hal ini gibah, yaitu mengungkit kekurangan seseorang yang dia telah mengajukan diri sebagai calon mempelai suami. Dan Nabi Nabi saw menjelaskan Muawiyah ini orangnya fakir orang yang tidak memiliki harta. Kemudian Abul Jaham adalah orang yang suka memukul wanita. Ini adalah semua aib. Dan ini tidak boleh diungkit-ungkit di hadapan manusia. Tetapi karena ada permasalahan yang sangat penting yaitu untuk membentuk kehidupan rumah tangga, maka kemudian aib kekurangan dari dua sahabat ini pun diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. demikianlah Bahwasannya faktor pemilihan Calon Pasangan hidup Demikian amat sangat pentingnya Karena pasangan hidup itulah Nanti yang akan menjadi partner Menjadi pendamping kita Di dalam kehidupan berumah tangga Sehingga perlu adanya Standarisasi nilai Persamaan, persepsi Kemudian saling memahami Kemudian ta'aruf satu dengan lainnya mengenal. Oh fulan punya watak demikian. Oh yang fulanah punya watak demikian. Sehingga kemudian kedua-duanya bisa memahami watak masing-masing. Sehingga kemudian tafahum ya, Bisa saling memahami. Dan itu kemudian bisa dihindari untuk menjadi masalah di dalam kehidupan keluarga yang akan datang. Kemudian poin yang terpenting. Di antaranya adalah sebutkan di sini. Kemudian disebutkan pula di sini bahwasannya hal yang akan menjadi sendi di dalam kehidupan rumah tangga yaitu adanya tanggung jawab suami untuk memberikan taklim pendidikan kepada sang istrinya adalah merupakan bagian dari penulis yang itu merupakan hal yang harus dipenuhi oleh Sang suami, artinya itu merupakan hak istri ya. Saya melompat Karena ini kaitannya kepada masalah Standarisasi nilai Di dalam kehidupan berumah tangga ya. Saya stressing Permasalahan ini Karena ketika nilai Dua pasangan ini berbeda, maka ini justru Yang akan banyak menimbulkan Problem, banyak dari pasangan-pasangan muda Yang karena Perbedaan uruf, budaya masing-masing Permasalahannya Sepele saja Ya, permasalahannya sepele kasus misalnya pasangan muda baru menikah ketika dia sudah menginjak ke apa namanya kehidupan suami istri sudah sah permasalahan timbul masalahnya apa gara-gara salah satu dari pasangan suami istri ini kalau tidur mendengkur nah, ini sudah menjadikan pasangan pasangannya kaget yang biasanya apa tidur tenang sendirian ya, kamar sendirian privasi terjaga tapi kemudian ketika sudah hidup bersama nah, mendengkur ini menjadi permasalahan nah, ini adalah salah satu daripada apa daripada berubahnya kehidupan yang awalnya dia pada masa masa lajang kemudian sekarang dia harus hidup bersama dan disinilah harus ada apa persamaan di dalam mempersepsikan masalah yang ada dan persamaan masalah mempersepsikan masalah yang ada ini ya, tidak ada lain ketika masing-masing orang memiliki latar belakang nilai yang sama dalam hal ini maka disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pilihlah agama ini adalah sebagai satu nilai yang akan menjadi tumpuan daripada pasangan hidup itu nah, bagaimana menyelesaikan masalah ini Kalau mendekur dan lain sebagainya yang kelihatannya sepele, tetapi itu menjadi masalah, kalau itu dibesar-besarkan tetapi karena nanti akan menyangkut bagaimana seorang istri itu taat kepada suami bagaimana dia harus melayani suami bagaimana dia harus memberikan baktinya kepada suami maka hal-hal yang sifatnya muncul masalah itu itu bisa tereliminasi dengan sebaik-baiknya bisa kemudian ya masalah itu bisa diselesaikan dengan sebaik kemudian masalah yang lain yang di sini disebutkan sebagai apa permasalahan yang harus dimiliki oleh seorang mempelai ataupun seorang istri yang sebenarnya masalah ini adalah juga merupakan ya, bekal yang harus dimiliki oleh seorang suami seperti misalnya taqwa kepada Allah dan menjauhi makziat ini adalah sesuatu yang sesuatu yang baik istri maupun suami harus memilikinya ya. tidak semata-mata wasiat ataupun nasihat ini hanya untuk istri ya. taqwa itu pun harus dimiliki oleh sang suami ya. menjauhi maksiat itu pun harus dijauhi oleh Sangsual. Kenapa demikian? Karena rumah tangga yang Di diantaranya adalah rumah tangga yang di situ didirikan oleh orang-orang yang takwa. Dan orang yang takwa ini akan memberikan Allah akan memberikan nusrah pertolongan kepada dia. Dan karena takwa ini pula menjadikan kedudukan Pasangan suami ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dengan bekal takwa ini, kemudian seseorang bisa menapaki kehidupan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi Wasallam Permasalahan lain ya. yang juga harus ya. perlu dicermati adalah bagaimana pasangan suami istri atau hak istri dipenuhi. Yaitu dalam hal masalah pengajaran. Ta'lim. Memberikan ilmu kepada ya. istri. Dan ilmu ini terkait kepada permasalahan ya. pembekalan Untuk mengokohkan hubungan suami. Satu contoh misal, Seorang tidak akan mungkin. Dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia tidak memiliki ilmu. Tentang bagaimana dia harus bersyukur kepada Allah. Padahal. Sikap manusia. Yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sikap manusia yang akan memberikan warna terhadap kehidupan rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Lain la in la Azidan wa wala in kafartum inna azabi shadid. Jika kalian mensyukuri terhadap nikmat yang telah Allah berikan maka pasti sungguh Allah akan menambah kenikmatan tersebut wa in kafartum inna azabi shadid. Dan sesungguhnya jika, all, jika kalian mengingkari terhadap nikmat yang telah Allah berikan Sesungguhnya Azab Allah Sangatlah pedih Sesungguhnya azabku sangat pedih Sekarang. Syukur bisa menjadi salah sendi Penguat di dalam Kehidupan berumah tangga. Karena dengan syukur inilah Seseorang akan memiliki keberuntungan Karena dengan syukur inilah Seseorang akan mendapatkan Kemenangan Karena syukur inilah seseorang akan mendapatkan kesuksesan. Termasuk diantaranya kesuksesan dalam membina hubungan suami-istri. Termasuk diantaranya kesuksesan dalam membina kehidupan berumah tangga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fadkuru ala allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah oleh kalian terhadap nikmat-nikmat Allah, La'allakum tuflihun, ya, agar kalian beruntung, agar agar kalian mendapatkan kesukses saja kesuksesan di dalam membina kehidupan rumah tangga. Bagaimana tidak akan beruntung? Bagaimana seseorang tidak akan kokoh sendi-sendi kehidupan rumah tangganya ketika masing-masing pasangan ini senantiasa mensyukuri terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada pasangan mempelai seorang suami pagi hari dia pulang bekerja entah pekerjaannya berjualan ataupun apa kemudian dia pulang ke rumahnya di sore hari dalam keadaan letih dalam keadaan yang sudah demikian payahnya Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga ketika dia masuk ke dalam rumah mendapati seorang istri yang tidak mau bersyukur kepada Allah Tentu ketika dia datang dengan penghasilan yang pas-pasan, hanya cukup untuk makan. Sang istri akan mengatakan, kau kerja seharian hanya mendapatkan uang sedemikian ini. Ini adalah akibat dari. Seorang istri yang tidak pandai bersyukur. Lain halnya kalau seorang istri dia mau bersyukur. Memiliki sikap syukur kepada Allah. Walaupun seorang suami datang ke rumahnya. Pulang dari mencari nafkah. Dan dia hanya mendapatkan beberapa ribu rupiah saja. Maka seorang istri yang bersyukur. Tentu akan menghibur suami Suaminya mungkin akan merasa Ya Dek seginilah penghasilan Saya hari ini Hanya Sikap seorang istri yang memiliki sikap syukur Dia akan mengatakan Alhamdulillah Engkau sudah bekerja Engkau sudah bersusah payah Mencari nafkah untuk kami Alhamdulillah Kita mendapatkan rizki yang semacam Maka sikap syukur inilah Yang Allah janjikan Lain la in shakartum la maka Allah akan menambah nikmat yang telah Allah berikan tetapi manakala sikap syukur itu tidak ada maka justru petaka malah petaka yang akan hadir di dalam kehidupan rumah tangga maka Allah katakan inna adzabillazhid jika seseorang mengkufuri terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan Ini salah satu daripada sikap syukur. Bagaimana sikap syukur ini akan tumbuh? Manakala seorang suami ataupun seorang istri tidak pernah disirami rohaninya dengan nilai-nilai Islam. Tidak pernah dia datang ke majelis Taklim Tidak pernah kemudian dia mencoba untuk mengkaji apa dan bagaimana ajaran Islam. Bagaimana sikap syukur ini akan Tumbuh. Oleh karena itulah faktor ta'lim Baik seorang suami mengajari kepada istrinya Atau kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk mengajar Setidaknya memberi kesempatan kepada sang istri untuk talabul ilmu Untuk menuntut ilmu yang sifatnya sar'i ini Ilmu-ilmu Islam Sehingga dengan demikian Dengan bekal keilmuan yang ada Dia akan menjadi hamba Allah yang bersyukur itu tadi. Ya. Dan syukur adalah salah satu daripada sendi memperkokoh kehidupan rumah tangga. Ya. Karena dari syukur itulah. Dari seseorang yang bersyukur itu. Maka Allah akan menurunkan, menambah nikmatnya. Sebagaimana yang Allah nyatakan tadi. La insyakartum la azidannakum. Sungguh pasti akan aku tambah nikmatku. Tapi bagaimana Dengan hamba yang tidak mau bersyukur Justru mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan Maka Allah nyatakan Walain kafartum Jika kalian kufur terhadap nikmatku, Inna azabi lasyadid Sesungguhnya azabku sangatlah Maka pantas apabila kehidupan rumah tangga Satu saja sendi syukur ini tidak ada Nistaya kehidupan rumah tangga akan mudah sekali oleng. Ibaratkan biduk, ibaratkan perahu, dia akan mudah sekali oleng oleh desiran gelombang sekecil apapun. Orang yang tidak pernah bersyukur, misalnya seorang istri yang tidak mau pernah bersyukur, dia akan senantiasa menuntut dan menuntut dari sang suami. Karena tidak mau bersyukur, dia akan senantiasa Untuk mencari dan mencari, ya. tidak pernah dia melihat kepada sekelilingnya. Ya. Dia ingin senantiasa karena tanpa syukur akan tumbuh jiwa konsumerisme. Itu sudah pasti. Orang yang tidak bersyukur dia akan hilang sikap konaahnya. Sikap konaah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Karena sikap kona'ah tidak ada, ya, maka dia mudah sekali untuk memiliki sikap-sikap konsumerisme itu tadi. Terjerat kepada konsumerisme. Senangnya belanja. Pekerjaan sehari-harinya ke mal. ya Tidak ada lain yang dipikirkan kecuali adalah sesuatu yang bisa menyenangkan dia menurut ukuran kacamata dia, yaitu sesuatu yang bersifat materi itu adalah salah satu daripada sikap syukur yang tidak ada pada kehidupan rumah tangga yang akan kemudian menjadikan malapetaka bagi ya, pasangannya tersebut. Karena sikap konsumerisme yang tinggi mendorong suaminya untuk mencari sesuatu untuk memenuhi tuntutan istrinya. Akhirnya apa? Timbullah korupsi. Timbullah Perbuatan-perbuatan yang tidak patut menurut syariat. Terus, jerat-jerat syaiton akhirnya ya, seperti lingkaran yang tidak akan pernah putus. Akibat dari tidak ada syukur, tidak ada kona'ah. Akibat tidak ada kona'ah, tumbuh sikap konsumerisme. Akibat dari sikap konsumerisme, mendorong suami untuk selalu memenuhi kebutuhan apa yang diinginkan oleh istrinya. Dan ketika dia mencoba untuk senantiasa memenuhi itulah, Ya, akibatnya terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut secara syari Nas afiyah. demikianlah barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai bahan untuk kemudian kita mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam buku ini terus terang, saya tidak mungkin membahas satu persatu di dalam apa poin-poin yang ada di dalam buku kecil ini, tetapi Inti daripada permasalahan menuju rumah tangga yang tanpa menimbulkan problema. Dan kalaupun timbul maka problema itu hanya sebuah dinamika. Yang dinamika itu akan semakin mempererat, memperkokoh hubungan suami istri. Untuk bahu-membahu menyelesaikan problema tersebut. Dan mencari solusinya dengan apa yang dituntunkan oleh Al-Quran wa Sunnah. Dengan pemahaman salafusoleh. Mudah-mudahan yang sedikit ini. Bisa memberikan faedah manfaat. Kepada kita semua. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator.